Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Mediasi hari ini Sabtu 22 Desember 2018 dibacakan Ardian Terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur, senator Aceh minta pemerintah Indonesia tegas. Penuhi undangan Mualim Prabowo dipastikan hadir pada peringatan tsunami Aceh 26 Desember 2018. Pompa PDAM Tirta Fulawan mulai dioperasikan kembali setelah lunasi tunggakan distrik.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 Gelombang tindak pelanggaran HAM oleh pemerintah Republik Rakyat Cina atau RRC terhadap minoritas muslim Uyghur memicu reaksi dari masyarakat dunia termasuk Indonesia. Berbagai tanggapan, kritik dan aksi protes muncul dari berbagai kalangan terhadap perlakuan semena-mena dan tidak adil bagi muslim Uyghur. Anggota DPDRI RI asal Aceh H. Sudirman yang populer disapa Haji Umay ikut serta menanggapi perihal kasus muslim Uyghur yang sedang disorot dunia. Sudirman meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian khusus terhadap persoalan dugaan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uyghur di Cina. Menurut senator yang duduk di Komite II DPDRI ini, apa yang disampaikannya ini adalah bagian dari cerminan pandangan dan harapan dari seluruh Muslim di Indonesia dan khususnya Aceh. Jarlun calon presiden RI nomor urut 2 Prabowo Subianto dipastikan akan berkunjung ke Aceh pada Rabu 26 Desember 2018. Kunjungan itu dalam rangka memenuhi undangan Muzakir Manap alias Mu'alim untuk menghadiri peringatan hari tsunami yang dipusatkan di TPI Lampulau, Banda Aceh. Hal itu disampaikan dalam komprensi pers di Kantor Komite Pemenangan Aceh atau KPA Prabowo Sandi di Desa Alam Gugop, Banda Aceh. Sebelum menghadiri peringatan tsunami, jelas Mu'alim terlebih dahulu Prabowo berziarah ke kuburan massal di Siron, Aceh Besar, seperti yang dilakukan Sandiaga Uno saat berkunjung ke Aceh. Pada sorenya Prabowo, Dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan tim pemenangan di kantor pemenangan di Aceh. Darulun Direktur PDAM Tirta Fulawan Adinulo mengatakan bahwa pompa PDAM yang sebelumnya sempat diputus arus listrik oleh pihak PLN lantaran menunggak rekening listrik saat ini telah dioperasikan kembali. Pengoperasian kembali pompa milik PDAM itu setelah tunggakan listrik selama 4 bulan dilunasi. Meski telah lunas tunggakan listrik, pihaknya mengakui masih mengalami kesulitan anggaran, terutama belanja bahan kimia dan membayar gaji karyawan PDAM. Pihaknya meminta juga bagi pelanggan PDAM yang masih menunggah untuk segera membayar. Darlon mobil jenis Toyota Kijang BK103HM tiba-tiba terbakar saat diparkir di kawasan Tumpuk Tengah Kecamatan Banda Sakti Loxmawe Sabtu 22 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut sempat membuat warga sekitar panik. Namun api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran Kota Loxmawe hingga tidak seluruh bagian mobil terbakar. Danru pemadam kebakaran Loksmawe Ridwan mengatakan sesuai data yang ia himpun mobil tersebut milik Suhendra warga Sumatera Utara. Ia ke Loksmawe berkunjung ke rumah saudaranya. Sampai di lokasi kejadian ia memarkirkan mobil untuk salat di sebuah balai. Beberapa saat kemudian dari bagian depan mobil muncul api yang terus membesar hingga membuat suasana panik. Tidak lama kemudian dua unit pemadam tiba di lokasi dan memadamkan api. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun seorang pencuri yang belum teridentifikasi membawa kabur sejumlah uang HP dan cincin emas milik warga gampung Cot Asan Nurussalam Aceh Timur. Aksi pencurian ini tergolong nekat. Pasalnya setelah mengambil sejumlah uang dan HP ia masuk ke kamar korban lalu membangunkannya. Pelaku kemudian menodongkan pisau dan merampas cincin yang ada di tangan korban. Terima Tangan korban pun terluka, terkena pisau. Dari informasi yang berhasil dihimpun, korban pencurian tersebut bernama Rukiah binti Husin. Peristiwa pencurian terjadi di Ruko milik Rukiah di Codasan, Kecamatan Nur Salam, Aceh Timur, sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Nur Salam, Ibtu Sugiono mengatakan, Sabtu pagi pukul 05.30 pelaku masuk ke dalam Ruko mengambil HP dan uang Rp350.000 milik korban. Setelah mengambil uang dan HP milik korban, pelaku masuk ke dalam kamar dan menemukan korban sedang tertidur. Saat itu di dalam kamar yang ada dalam keadaan sedang gelap karena listrik padam. Kemudian lanjut kapolsek ke pelaku membangunkan korban. Setelah terbangun, pelaku langsung menutup mulut korban dengan tangannya. Saat itu pelaku juga menodongkan pisau sekaligus meminta korban menyerahkan uang, tapi korban menjawab tidak mempunyai uang. Kemudian pelaku melihat cincin di tangan korban dan merampasnya korban sempat melakukan perlawanan sehingga telapak tangan korban terluka akibat terkena pisau Daryu Surroom Seambi Tanjung permaisikiian berita malam Medisi Sabtu 22 Desember 2018,